p a k Tony, ya, kalau menurut saya rumah dan kendaraan t u memang ada suratnya dan itu otomatis harusnya inilah buruknya manajemen daripada kita punya pemerintah ini Kadang-kadang kita udah beli rumah dia juga kapan tahun gitu dia baru tahu Padahal kalau begitu balik nama itu harus dibikin satu database yang otomatis gitu ketahuan Jadi kalau salah apa pun pemerintah tahu harusnya kalau rumah sama、uh, kendaraan k a r e n a pada saat dia balik nama kan harus lewat pemerintah a n nah kalau masalah perhiasan ya itu nggak bisa orang nggak ada suratnya kok, karena kita beli perhiasan harus ada a otorisasi pemerintah ada surat ada surat emas、uh, sertifikat emas dari pemerintah kan enggak, bahkan lagi t u kalau perhiasan itu biasanya kan hanya kayak antara orang dengan orang gitu loh beda dengan kendaraan dan rumah m a k a s i h oke、okay. pak t e g i p a r u d y halo ini ya、uh, setelah saya mendengarkan サイアークリアタニア、サラファンアティアンダリパラコ kepada pemerintah pemerintah itu adalah r e a s e p n y a bukan saya nah, jadi menurut saya itu wajar malah seharusnya kalau orang membeli rumah sampai lima ratus juta varian m a c a itu harus menyertakan npwp harusnya itulah jadi sayang ya pak saya kok tidak meluruskan bahwa ini selama ini ada kesalahan kok seolah-olah yang harus melapor itu adalah yang membeli pada yang harus melapor itu adalah Uh, perusahaannya seperti kalau kita beli resada, n a itu kita harus melaporkan BNPB-nya yang n a n u j i itu lain itu. Oke, jangan n g g a Theo. Pemerintah itu karyawan-karyawannya digaji dari pajak rakyat. Tugas dia yang mencari informasi. Kalau kita yang dagang maupun itu yang disuruh melapor, ya、nah、itu kan pekerjaan dia. Ngapain dia digaji karyawan pemerintah itu? よし、あり、yeah, がとうございます。 Jadi kalau misalnya perusahaan properti itu tidak lapor, katakanlah seperti itu, dia harus bisa kontrol. Kontrolnya gimana? Dia mungkin mencari d a t a dari BPN. loh Ini kok ada yang baru-baru? Ini kok belum dilapor? Nah, terus dia tegur, dia kasih sanksi itu perusahaan properti. Baru、uh. kalau misalnya itu j a l a n itu akan ada soft enforcement. gitu, Law enforcement masuk kayak... プラフランキーとティッシュアジタカーカーカ、あのーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカー Yang ada aja tidak dikelola dengan baik, oleh a d e a n t e b a n y a k yang d a n g g a p merah, sih, merah, sih, Pak. Pak Herman selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, komentar saya begini, setiap ketentuan itu kan pasti ada tujuan dan manfaat, juga ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi tentu bagi orang-orang yang、uh, melakukan transaksi dimaksud, ya, kalau uangnya halal, ya, g a k perlu takut. Kalau uangnya haram ya tentu jadi takut. Yang kedua ya tentu ini bisa saja berhubungan dengan seberapa, seberapa jujur、uh, pelaku transaksi ini terhadap pembayaran pajak dari kekayaan yang dimilikinya. Ya kemajuan zaman, kemajuan、uh, negara pasti membawa kita kepada cara hidup yang lebih baik. Jadi sikap secara positif saja. Terima kasih. Baik terima kasih Pak Herman. Pak Hari Pagi. Ya ini jelas banget memberi tahu k i t a bahwa pemerintah itu tidak mampu tidak mampu menyelusuri、uh, uang panasnya sekarang ini kalau mau gampang aja t u h kan pejabat-pejabat s -pejabat aja d i k e j a r itu yang anggota DPR yang punya uang, punya mobil 7M itu itu dari mana uangnya kalau dia cuma anggota DPR gampang banget kan Kalau mau, tapi nggak berani gituloh. Ya dari nomor satu yang nggak berani ya semua turun. Akhirnya suruh orang yang yang melapor kan g a k mampu banget gituloh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari, Pak Johar. Selamat pagi. Ya Pak Bu. Silakan. Ya saya pikir itu memang g a k n g a logis ya, itu seperti itu untuk apa kita melapor kalau memang、uh, itu terlalu banyak kerjaan gituloh Bu. どうしても、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行く e パン屋さんに行くと、a k 屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに t くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと、パン屋さんに行くと kegunaannya itu fungsinya buat apa sih lapor-lapor itu contoh ya, kayak pegawai pajak punya rekening puluhan miliar, tapi n gak g ada tindakan yang nyata, bahkan dirjen pajak sendiri pun n gak g berani m e c a p u jadi kalau udah kayak kita nih, masyarakat pengusaha ya kan punya kekayaan berapa miliar terus pemerintah mau tau, h buat apa ya kan yang harus dan wajib itu pegawai negeri kalau dia beli rumah satu miliar sedangkan gajinya t u bulan p 10 juta lah ibaratnya、jadi、itu yang harus dipertanyakan jadi peraturan itu jangan hanya kepada masyarakat luas tetapi kepada pemerintah sendiri anggotanya pegawai negerinya tidak dibuat apa-apa jadi bikin peraturan itu jangan yang menyusahkan orang lain sedangkan pemerintah sendiri tidak mau berbuat bagi pegawainya sendiri terus yang kedua Mengenai kekayaan ini kan nanti kan disamput-amputkan dengan pajak pasti. Laporan pajak per tahun diketahui h a r t a kekayaan kita berapa. Nah ini juga harus,、uh, harus payah pemerintah. Jangan laporan pajak kekayaan masyarakat diketahui tapi pegawai negeri sendiri tidak diobok-obok, tidak ditransparankan. Terima kasih Baik, terima kasih Pak r o b e r t Pali t e r a m a kasih、ya. Terima kasih sudah menunggu silahkan komentar Anda Ya, Saya setuju juga dengan Bapak yang baru s a n ini. Padahal ya Bu ya Kalau misalnya dia bilang musuh lapor Sebenarnya Kadang-kadang、uh, saya n gak g habis pikir juga Sama orang-orang pemerintah yang punya kekuasaan Untuk mengadakan gini-gini ya Contoh nih Sebenarnya kan kalau dia mau tahu nilai transaksi di atas lima juta, gampang aja ya tinggal minta laporannya dari para notaris tuh. Yang tiap buyiap hari bikin anak kredit kan. Dari situ sebenarnya terkelihatan buat apa dia bikin peraturan begitu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya orang udah tau h lah bu. Sekarang nih misalnya rekening-rekening gendut pori. l Udah tau h itu banyak transaksi-transaksi yang mencurigakan. Kok sampai sekarang gak ada tindak lanjutnya? Ya kan beraninya hanya orang p a k a i p a d a orang swasta lah. Yang orang-orang yang, yang gak punya backing. Coba kalau untuk mereka-mereka yang kayak begitu mana berani pemerintah. Ini membuktikan bahwa p e m e r i n t a h a n y a n g sekarang ini. Cuman、uh, beraninya hanya sama a rakyat-rakyat a biasa gitu loh Bu. Terima kasih Bu. m a kasih Pak Ali. Pak s u a n d i selamat siang. Ya siang juga Bu. Ya bukan saya komplain Bu. マ h n y a ウン パーアルスモアのデパートメントはマーリンのデパートメントです。これはパーアルスモアのデパートメントはパーアルスモアのデパートメントです。